Mutiara sore Gus Gusum AFM hati penenang jiwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore mitra aku semua Dimana pun anda berada Senang sekali di kesempatan sore hari ini InsyaAllah kita masih dalam lindungan Allah SWT Dan seperti biasa Mutiara sore edisi yang ke-14 Di bulan Mei 2011 Bisa menjumpai anda semuanya Dan hingga nanti insyaAllah Semenjelang Maghrib, uh, Kami bersama Ustaz Samsul Mungin Akan melakukan pengkajian khusus yang kaitannya dengan trilatul mahid. Dan seperti biasa sudah bersama Pakisula, yang pertama sudah ada beliau Pak Kyai Nawawi. Assalamualaikum Pak Kyai Nawawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. masih sehat ya Pak Kyai? Alhamdulillah. <laughs> alhamdulillah. masih semangat <laughs> sekali gitu. Dan juga pastinya sudah bersama kita sudah ada beliau Ustaz Samsum mungkin. Asalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, gimana kabar nih? Ya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Yeah. Kalaupun mungkin perasaan sih biasa. Eh. Alhamdulillah <laughs> oh, okay. kurang tak kurang setulus atau apa. Iya dan seperti biasa Mitra Kusuma dimanapun anda berada, anda bisa bergabung bersama kami untuk mendengarkan siaran kami yang pertama dengan menggunakan kartu fleksi silakan di seluruh Indonesia anda hanya tinggal tekan bintang 55 bintang 430959 atau bisa juga dengan menggunakan internet di live streaming Kusuma masuk saja di website Kusuma www.kusuma.fm.com untuk kemudian Anda masuk di live streaming kami dan bagi Anda yang ingin bertanya masalah yang kaitannya dengan topik ataupun melenceng dari topik insyaallah silakan saja Anda hanya tinggal kirim SMS di 085 227 97 -2121. atau bisa juga langsung hubungi kami di line telefon 081 126 126 26 atau bisa juga Anda menggunakan FB ataupun Facebook di Radio Kusum FM Cilacap, ya dan baiklah sebagai pengantar kita di kesempatan sore hari ini kepada poster, silakan Posted? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa, dinu, wa ala alihi wa asuhabi ajma'in Wa ala rabbi surahli sudri Wa yasirli amri Wahlu nungtatan milisani yafkawu Wa qala'idhan Ittabi'u ma la yasalukum ajro Wa humutadun Al-Ayah Hadiratul Mukarramin wal Muhtaramin, para alim ulama di berada yang selalu kami ta'dimi dan kami harapkan barokah ilmunya serta doanya. Dan kepada uh, segenap uh, masaih-masaih di berada yang selalu kami ta'dimi serta kepada segenap pendengar Radio Kusuma yang selalu kami hormati. Terlebih-lebih kepada beliau Bapak kerjain Nawawi dan Mas Faiz yang selalu setia menemani. Semoga kita selalu diberi rahmatnya dan taufik serta hidayahnya dan semoga dengan harapan karena kita selalu mempelajari akan agamanya yang kita nanti-nantikan dan kita harapkan yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wataala sebab sore kali ini kita masih bisa berkumpul walaupun mungkin kemarin kita bisa tidak tidak bisa online uh, sabtu kemarin Akan nah tetapi itu bukan menjadi penghalang bahwa sabtu kemarin kita tidak jadi online sekarang tidak online lagi tidak Akan uh, tetapi uh, seandainya masih diberikan uh, suatu kesehatan dan bisa sampai pada tempat ini semoga kita selalu bisa hadir dan bisa online keduanya rahmat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang dengan harapan kita semoga selalu mendapatkan sifatnya terutama nanti di yaumil akhir dan semoga kita mendapatkannya dengan mudah amin amin amin ya robbal alamin para pendengar ada kusuma yang selalu kami hormati terlebih lebih kepada Pak Pak Kriye Nawawi, Mas Faiz serta Mbak Uti dan uh, temannya yang selalu kami hormati. Marilah kita uh, kali ini kita membahas tentang kelanjutannya yang kemarin Yang Sabtu kemarin tentunya kita tidak bisa online Yang selanjutnya ini adalah dibahas kemarin Akhirnya tapi tidak apa-apalah Yang penting kita bisa selalu dan selalu untuk mempelajari akan hal ini Baiklah untuk tema kali ini kita akan membahas tentang istihadah dan nanti pembagiannya ataupun dalam bahasa ya yang mudah adalah darah darah yang bukan kita hitung bukan darah head akan tapi eh, apa sebagian darah head sebagian darah rusak yang tentunya kalau memang darah rusak tersebut tidak dihitung dalam keadaan head otomatis ketika mengeluarkan darah tersebut kita masih punya kewajiban untuk melaksanakan ataupun melakukan sholat ataupun puasa dan kewajiban-kewajiban yang lain nah untuk kali ini marilah kita uh, satu per satu kita bahas yaitu yang pertama tentunya karena ini merupakan bahasa Arab yang tentunya bahasa Arab kan tidak semua orang bisa memahami ya kata istihat itu kan uh, apa kata yang diambil dari bahasa Arab yang tentunya ini kalau mereka tidak mengenal itu kayaknya ya asing lah tapi bagi mereka yang kenal ya itu bukan hal yang asing Ya istihadu adalah kalau kita jelaskan yang namanya istihadu adalah darah selain darah haid dan nifas, selain darah haid dan nifas, yaitu darah yang tidak memenuhi syarat-syarat daripada ketentuan haid atau nifas, darah yang tidak memenuhi syarat-syarat darah haid ataupun darah nifas. Jadi ketika seorang perempuan mengeluarkan darah itu kok tidak tergolong dalam darah head Juga tidak tergolong dalam darah nifas Maka itulah yang dinamakan darah istihad Maka dari itu eh, Kalau kita dari depan Itu sudah dijelaskan bahwa Darah yang tidak memenuhi persyaratan Daripada head atau nifas Yaitu contohnya Darah yang keluarnya sebelum umur 9 tahun Eh umur 8 tahun kok sudah mengeluarkan darah Nah itu perlu dipertanyakan Mungkin karena memang dalam keadaan tidak sehat Satu mungkin keduanya karena kecelakaan Ataupun yang lain Itu yang menjadi permasalahan Bahkan mungkin ini cerita-cerita konyol Mungkin ada seorang perempuan yang naik Uh, apa sepeda itu mungkin karena sembrono sehingga bisa menimbulkan luka sehingga mengeluarkan dar darah karena itu walaupun keluarnya dari vagina seorang perempuan itu bukan berarti dikatakan head ataupun nifas karena itu bukan pada tempatnya ataupun bukan pada masanya satu yaitu tadi belum ada umur 9 tahun yang keduanya melebihi 15 hari. Ini juga menjadi permasalahan. Karena kenapa kok darah yang melebihi 15 hari dikatakan darah istihado? Karena darah tersebut itu batas maksimal untuk dikatakan hadas. Batas maksimal untuk dikatakan hadas itu adalah 15 hari. Ataupun melebihi 15 hari tapi setelah melahirkan Nah ini juga menjadi permasalahan lagi Karena kadang-kadang dikatakan juga darah nif nifas Jadi jangan Anda mengatakan e, apa Setelah melahirkan Yang penting meluarkan darah itu dikatakan Hed Itu juga nanti bisa menimbulkan kesalahan Ya kalau memang benar, kalau salah Nah ini kan menjadi Apa istilahnya e, salah, salah persepsi Akan tetapi masih campur Maksudnya dalam arti yang yang kadang-kadang mengatakan bahwa ketika orang mengeluarkan darah mungkin contohnya seperti ini. Tanggal 1 sampai tanggal 16 mengeluarkan darah. Itu mereka memfonis ataupun e, mengeluarkan hukum mengatakan e, istilahnya menjadikan hukum bahwa yang 15 hari itu had, yang 12 eh, yang 2 hari itu dikatakan istihadah. Itu itu bukan pasti, itu bukan hal yang pas, pasti. Akan tetapi ini harus harus benar-benar bisa memilah karena bisa saja keluarnya tersebut berbagai macam dar darah. Nah, kecuali kecuali ini tanggal 1 sampai tanggal 15 itu kok warnanya hitam, terus selebihnya warnanya merah. Nah, itu nanti bisa menjadi masalah juga. Ini. Jadi tidak boleh kita menghukumi sesuatu dengan sepengetahuan kita yang hanya seperti itu, yaitu sekali lagi pokoknya kalau mengeluarkan darah yang 15 hari head selebihnya bukan head lah itu nanti menjadi salah salah paham untuk itu sekali lagi mari kita uh, bahas satu persatu apakah ini termasuk darah head ataupun bu bukan ataupun darah nih nifas ini nah uh, mungkin kalau memang ini kurang jelas silahkan anda buka dalam kitab Alba Curi halaman satu uh, atau juz satu halaman 109 ini bisa sebagai bahan istilahnya referensi agar nanti lebih jelas akan tetapi sekali lagi kadang-kadang orang memahami bahasa Arab itu kan sulit membacanya saja kadang dan tidak, tidak bisa apalagi sampai memahami maka dari itu seandainya maaf ini bukan promosi akan tetapi mungkin kemarin ada yang uh, memesan suatu kitab bahkan dulu itu dari Gandrung Mbak Siti apa siapa itu ya itu memesan kitab kami sudah menyediakan di Paduku Suma mungkin ada yang mau pesan ini kami sudah uh, sediakan dan ini dalam bentuk sudah berbahasa Indonesia ya sekali lagi ini uh, apa sudah berbentuk bahasa Indonesia dan pengambilan pengambilan ini bisa dipertanggung Jawabkan maksudnya pengambilannya ini kan contohnya tadi keterangan tadi tentang istighato itu pengambilannya dari kitab al-bajuri kalau tidak percaya boleh dilihat jadi bukan bukan asal apa buku ini bukan asal memberi keterangan lalu tanpa ada pengambilan dari man dari mana jadi ini sebuah tanggungjawab yang teramat besar jadi eh, sandinya para pendengar adat sumatera manapun berada yang menginginkan bukunya ini sekali lagi sudah berbentuk bahasa Indo Indonesia dan sudah uh, apa ada contoh-contohnya lebih jelas saya yakin ini karena saya temui lebih uh, yang paling lengkap ini sementara yang saya tahu karena setelah saya baca mungkin lebih dari lima referensi untuk saya yang, yang paling lengkap ini dan lebih mudah karena sudah berbentuk bahasa Indonesia itu Terus kita lanjutkan bahwa orang istihado ataupun dalam bahasa Arabnya itu disebut orangnya orangnya itu dikatakan mustahado orang yang terkena istihado itu namanya mustahado. Nah ini kalau kita sudah berbicara tentang mustahado ataupun orang yang terkena istihado itu ada uh, tujuh macam pembagiannya ini. Jadi yang namanya orang Menstruasi atau haid itu dibagi dalam tujuh kelompok Tujuh kategori ataupun uh, tujuh kriteria Jadi setiap orang kelompoknya mungkin dia masuk dalam hal yang mana Dalam kelompok yang man mana ini Jadi tidak asal kadang-kadang kan sampai sekarang Masih banyak mengatakan bahwa orang yang mengeluarkan darah itulah dinamakan haid. Kali lagi karena ini bukan berarti semuanya head. Karena sudah ser apa sampai saat ini saya sering mendapatkan sebuah pertanyaan yang kayaknya mereka malah ada yang mengeluarkan darah lebih dari e, 60 hari bahkan ini saya kemarin dari pertanyaan saudara saya ini melebihi 60 hari. Ini kan sebuah permasalahan yang tidak segampang itu dikatakan bahwa ketika mengeluarkan darah lebih dari 30 hari saja sudah menjadi permasalahan. Apalagi sampai 60 nah ini juga menjadi permasalahan tidak asal mengeluarkan darah nanti berarti 60 hari dikatakan mau saja ini dikatakan head itu nanti menjadi suatu permasalahan yang sangat rumit maka nah, dari itu sekali lagi mari kita uh, satu persatu bahas agar nanti tidak tidak terjadi kayak kayak kita salah persepsi salah pemahaman nah untuk yang pertama orang mustahil tadi sudah katakan bahwa ini tujuh golongan, yang pertama adalah mubtada'ah mumayizah mubtada'ah mumayizah jadi, mubtada'ah itu sebuah bahasa Arab yang kata, uh, kata dasarnya adalah ibtada'ah, ibtadiu ibtida'an ataupun ibtida, pertama orang yang pertama, mumayizah itu bisa membedakan berarti, orang yang pertama kali head, tapi bisa membeda, membedakan itu yang pertama, yang kedua muktada' ghairu mumayyizah orang yang pertama head akan tapi tidak bisa membedakan ini yang kedua yang ketiga adalah muktada' mujadun muktada' orang yang sudah terbiasa head muktada' orang yang sudah terbiasa head mumayyizah bisa membedakan orangnya sudah biasa head dan juga bisa membedakan membedakan ingat, orang yang pertama dan i mu'tadah mu'tadah dan mu'tadah itu perbedaannya sangat jauh perbedaannya di mana? adat orang head dengan adat kebiasaan orang itu lain sebagai contoh, kalau gak percaya Pak Nambawi ya, ini umpama Mbak, Pak Utih kalau anda sudah pernah makan bubur satu kali apakah sudah dikatakan kebiasaan tidak kan kita biasanya kalau orang Jawa apalagi Itu sudah mengatakan kebiasaan Kalau sudah sering Sering itu batas minimal adalah 3 3 kali Sekarang mungkin pakai kangkung makannya Besok pakai kangkung lagi Besok pakai kangkung lagi Mas Pasti orang kalau nanya lah Pasti kamu makannya kangkung Karena sudah kebiasa Nah itu kalau orang-orang Jawa Tapi kalau Bapak muktada Orang yang terbiasa dalam head itu sudah pernah mengalami head satu kali dan suci satu kali itu namanya sudah adat kebiasa nah ini perbedaannya jadi uh, di sini sangat sangatlah harus diperhatikan ini yang pertama adalah mu'tadah mumay orang yang pertama kali head e, terbiasa head dan bisa membeda ini yang ketiga, yang keempat mu'tadah wheru mumayizah ini muktada ghairu mumayyiz dhaqiratun li'adatiha qadran wa waqtan. Ini yang keempat. Orang yang sudah terbiasa tetapi tidak mem, apa ee, bisa membedakan. Tapi dia mengingat ataupun ingat akan kebiasaan baik itu kira-kira ataupun waktunya. Ini. Ini yang keempat. Yang kelima adalah mu'tadha'huirumumayiza nasiatun ling adatihah kodron wawaktan ini. Yang kelima itu adalah orang yang sudah terbiasa, Akan tetapi tidak bisa membedakan, ya tidak bisa membedakan. Dan juga di sini dia lupa akan ke apa kebiasaan baik itu waktu maupun Uh, kira-kiranya yang ke-5 yang ke-6 adalah orang yang sudah terbiasa akan tetapi tidak bisa membedakan ini tetapi dia juga ingat akan kebiasaan baik itu kira-kira ataupun waktunya ini jadi terasa sulit kalau kita langsung menerangkan makanya nanti kita terangkan satu per satu. yang ke-7 adalah orang yang mu'tadahweru mumayisah Dhaqiratun lingadatiha waqtan laqadrun. Ini orang yang sudah terbiasa head tapi tidak bisa membedakan baik itu warna ataupun yang lain. Tapi dia ingat akan kebiasaan waktunya akan tetapi kira-kiranya tidak tahu. Waktunya memang dia ingat akan tetapi kira-kiranya dia tidak tahu. Ini jelas uh, waktunya kapan tapi kira-kiranya berapa hari itu tidak jadi itu pembagian ataupun apa istilahnya kelompok-kelompok daripada orang yang head itu kelompoknya menjadi tujuh macam. Baiklah untuk yang pertama kita akan membahas agar nanti tidak bingung kita hanya apa artinya saja sudah bingung apalagi nanti ketrangannya. Jadi oke lah agar kita lebih jelas kita bahas satu persatu. Ya untuk yang pertama adalah mubtada'ah mumayiza tadi sudah saya keterangan bahwa muftadaah artinya orang yang pertama. Ibtida pertama kal, pertama kali dan mumayyizah. Jadi muftadaah mumayyizah yang dimaksud di sini yaitu orang yang istihada ataupun mengeluarkan darah melebihi 15 hari yang sebelumnya belum pernah head ini. Sebelumnya belum pernah head karena muftadaah orang yang pertama. Tapi dia mengerti bahwa darahnya mungkin ada dua macam Maksudnya dua macam ini Antara yang kuat dan yang lemah Ataupun yang lebih kuat dan yang kuat Itu aja. Ya perhatikan Kalau ada yang lebih kuat dan yang kuat Berarti sama Kuat dan lemah. Nah Atau melebih dua macam mungkin Bahkan mengeluarkan darah sampai Tiga macam mungkin nah, ini sekali lagi Jadi Muftada'ah mumayizah adalah Orang yang pertama kali Mengeluarkan darah tapi mengeluarkannya melebihi 15 hari Ingat Pertama kali kata-katanya Berarti sebelumnya belum pernah Ini yang harus di, apa, yang harus diingat-ingat Pertama kali mengeluarkan darah Dan melebihi 15 Tapi dia bisa membedakan warnanya Ini Membedakan warnanya Zaman sekarang kan istilahnya Jarang yang memperkenalkan hal ini Yang penting dia merasa Oh ini sudah keluar darah enggak pernah membedakan wah oh, ini darah merah, Pak ini darah hitam, ini darah ini ini. Mereka enggak pernah memperhatikan. Yang penting prinsipnya mengeluarkan darah dia sudah mengatakan menstruasi ataupun haid. Ini yang menjadi permasalahan. Ya mungkin secara secara apa? Secara uh, ilmu biologi itu sih memang benar. Apa kalau kita memang berbicara hanya secara ilmu biologi ataupun ilmu ya untuk umumnya itu ilmu mengedan pengetahuan alam itu memang Uh, semua yang mengeluarkan darah yaitu yang penting mengeluarkannya se, apa tidak sehabis apa namanya uh, melahirkan itu namanya dikatakan had walaupun berapa hari, hari tapi ya memang ada kriteria kalau memang dalam ilmu biologi itu memang hanya yang umum umumnya itu 7, 7 hari akan tetapi yang lain tidak pernah dibahas nah ini jadi sekali lagi kalau memang dalam hal agama sini dibahas sampai mendet mendetil ini sebagai contoh orang yang mubtadaah memenyzah contohnya adalah ada seorang perempuan mengeluarkan darah hitam ya selama 5 hari contohnya darah hitamnya selama 5 hari contoh berarti yang paling gampang kita jangan menghitungnya dari tanggal-tanggal yang sudah pokoknya tanggal 1 sampai tanggal 5 kemudian dia mengeluarkan darah lagi berwarna merah berarti setelah itu sampai Uh, mungkin berapa hari? Ya mungkin sampai 60 hari, mungkin sampai 30 hari, mungkin sampai berapa hari. Ini yang menjadi permasalahan di sini adalah dia mengeluarkannya dua war warna. Yang 5 hari hitam, yang selebihnya adalah warnanya merah. Maaf, tapi yang di sini dipermasalahkan melebihi 15. Karena apa? yang melebihi 15 hari. Kalau tidak melebihi 15 hari, walaupun macam apa warnanya bermacam-macam, itu semuanya tetap dikatakan darah haid. Ini yang menjadi permasalahan. Kenapa? Kok katanya kata-katanya harus melebihi 15 hari. Jadi, kalau belum ada 15 hari, mungkin ataupun pas itu tetap dikatakan darah head semua. Kalau pas 15 Atau mungkin bahkan ada permasalahan Permasalahan seperti ini Tanggal 1 mengeluarkan darah hitam Kemudian tidak mengeluarkan Sama sekali sampai tanggal 13 Tanggal 13 Mengeluarkan darah lagi uh, Berwarna merah Tapi maaf ini sehari semal Tanggal 1 sehari semalam Tanggal 13 sehari semal Kemudian mengeluarkan lagi Tanggal 5 berwarna mungkin keruh Dan setelah itu Tidak mengeluarkan lagi berarti satu tanggal 1 mengeluarkan sehari semalam kemudian tanggal 13 mengeluarkan tadi tanggal 1 tanggal berwarna hit tanggal 13 berwarna mer tanggal 15 nya itu berwarna keruh itu kan ada sela-sela yang tidak keluar. nah walaupun itu tidak keluar secara e, nyatanya secara memang e, apa istilahnya secara kita lihat memang senyatanya tidak keluar akan tetapi secara hukum Itu namanya tetap dikatakan keluh Dan tanggal 1 sampai tanggal 15 Itu sudah dikatakan bahwa itu darah Ataupun waktu dikatakan waktu terkena head Berarti tanggal 1 sampai tanggal 15 Dia tidak punya kewajiban untuk sholat Ataupun melaksud, apa, melakukan puasa Seandainya dalam keadaan puasa Ramadan Ramadan Nah ini yang menjadi permasalahan Jadi kalau mereka tidak e, Apa perhatian dengan warna Saya yakin Tanggal 1 dia akan e, Mengatakan head kemudian Dia sol Nah setelah itu tanggal kan solat terus sampai tanggal 2 bel Karena tanggal 13 keluar lagi Baru tidak solat Setelah itu solat lagi Dan setelah itu keluar lagi Tanggal 5 bel Tanggal 15 Nah maka dari itu ini yang menjadi perhatian Seandainya dia melaksanakan sholat Maka sholatnya tidak dipak Tidak dipakai ataupun tidak terhitung Akan Tetapi Allah ya saya yakin Maha uh, rohman dan rohim Ketika dia melaksanakan Dan dia dalam rangka ikhtiat Saya yakin walaupun itu mulho Tidak terpakai Saya yakin Allah maha rohman dan rohim Dia akan mengganti jerih payah Kita semua, semua. Tepat, Tetapi kalau memang ini adalah Sebuah kesembronuan yang mereka tentunya yang penting tidak keluar melaksanakan sholat prinsipnya hanya seperti itu ya mereka maaf-maaf saja karena tidak tahu hukumnya saya yakin orang yang tahu hukum dan tidak tahu hukum nanti kadar pahalanya berbeda, berbeda. ini yang menjadi permasalahan untuk itu sekali lagi, karena ini teramat penting, maka harus diperhatikan sekali lagi, jadi ini pertama adalah mutanda ah. Buma orang yang pertama kali had dan bisa membedakan warna darah. Untuk itu, sementara Ridhunud mungkin Mas Faiz. Iya dan Mitra Kusuma dimanapun anda berada. Terima kasih atas SMS-nya di sini di 085227972121. Insyaallah akan kita bacakan beberapa SMS ataupun pesan dari anda atau bisa juga dengan menggunakan Lain telepon di 08112612626. Masih akan kembali lagi kami setelah kita cedah berikut ini Dan kemana-mana Saudaraku Salah satu tradisi masyarakat kita yang baik boleh dikatakan sudah mulai luntur saat ini adalah mengaji dan belajar di waktu maghrib hingga isya. Apakah Saudaraku masih ingat? Dahulu kita sering mendengar anak-anak kita membaca Al-Qur'an atau mengaji di musala atau langgar di masjid ataupun di rumah-rumah warga. Lampu sentir atau pelita Orang tua mengajari anaknya Ya sebuah kebiasaan yang baik dan luar biasa Tetapi saudaraku Sekarang sebagian orang lebih suka menonton televisi yang kadang-kadang jauh dari unsur edukasi atau pendidikan anak-anak. Seperti tayangan infotainment, gosip, film tahayul ataupun horor. Saudaraku, marilah Marilah kita sukseskan gerakan mengaji atau belajar dari Mahrib hingga Isa Matikan televisi Karena waktu-waktu itu adalah Waktu yang paling tepat untuk mengaji Waktu yang paling tepat untuk belajar dan waktu yang paling tepat untuk berkumpul dengan keluarga Dan saat-saat itulah Waktu yang paling efektif Untuk menanamkan kembali nilai-nilai Dan etika Kepada anak-anak kita Melalui jalur keluarga Saudaraku Marilah kita mulai dari keluarga masing-masing, sebagai makna dari hidup ke arah yang lebih baik. Saya Mardio untuk forum Cilacap Bangkit. Kibura Kibura Kibura Kami kembali lagi untuk teman teman Anda semuanya Hingga nanti menjelang Adan maghrib Dan informasi Adan maghrib untuk wilayah Kedeng Dan juga sekitarnya tiba pada pukul 17.38 menit Waktu Indonesia bagian Barat uh, Fais pilih yang kaitannya dengan Dr. Tulumai dulu Pak Yayai ya. Assalamualaikum Pak Yayai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya bagaimana hukumnya Jika orang yang sedang haid membaca Al-Quran Tanpa menyentuh mushab Ini dari Yudin di Gebang Sari Terima kasih Nah iya Terima kasih Mas Yudi apa Yudin. Yudin. Yudin ya. Jadi membaca Al-Qur'an itu walaupun ini kan termasuk di dalamnya bahwa menyentuh kan termasuk. Terus di sini membaca. Jadi antara menyentuh dan membaca itu berbeda. Ya, menyentuh saja apa membaca saja juga tidak boleh apalagi menyentuh. Jadi di sini membaca tiga, tidak boleh. Karena Uh, apa Bukan berarti karena tidak sucinya tersebut sehingga tidak megang, kok boleh Akan tetapi ini perbedaannya antara hadas besar dengan hadas ke kecil Kalau hadas besar memang menyentuh tidak boleh, membaca juga tidak boleh Kalau hadas kecil menyentuh tidak boleh, akan tetapi membaca bol boleh Nah ini perbedaannya Jadi uh, apa ini kan yang menjadi permasalahan antara membaca dan itu tidaknya kan yang yang banyak terjadi ketika orang tersebut memang hafal Quran dan ini menghafalkan dan juga kadang membaca. Ini yang menjadi permasalahan. Akan nah, tetapi kalau memang dalam padan tidak hal apa? tidak ada unsur tersebut ya, ya yang yang baik memang juga dilarang juga tidak boleh tidak boleh membaca Al-Qur'an walaupun tidak menyentuh ini. Terus mungkin ada tambahan. Iya, lancang. ada lagi. Uh, berarti intinya tidak boleh pakai yai. Iya, intinya tidak boleh. Uh, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya bagaimana hukumnya orang nazar tapi tidak dilaksanakan? Uh, hukumnya bagaimana? Apa faidahnya ayat 15 pakai yai? Saking saping di Bumi Rejo. Assalamualaikum. Iya. <laughs> ini kayaknya jurusannya dukun ini. <laughs> <guluh> <guluh <guluh> kalau yang pertama tentang nazar itu memang Hukumnya kalau memang tidak Dijalankan ya dia tetap Satu harus membayar ke farut, yang Keduanya dia berhubungan dengan janjinya tersebut Sampai kapanpun ditagi hmm. Ini nadar ya yeah. Jadi satu harus dilaksanakan Sanakan ini Ya kecuali kalau memang baru nadar terus Meninggal itu ya Allah mungkin malah tahu ya Tapi kalau memang sudah ada waktu Dan kita hanya istilahnya malas Ataupun ya karena terlalu berat Mungkin ya itu salah sendiri makanya lebih baik kita uh, tapi ya sekali lagi kalau pembahasan tentang nadar itu sudah jelas bahwa di sini ada nadar yang uh, wajib di uh, apa kita laksanakan ada-nadar -ada yang tidak uh, tidak boleh dinadari yang yang harus dilaksanakan adalah ketika yang boleh dinadarkan itu adalah ketika hukumnya yang, yang sunat kalau yang wajib itu tidak perlu dinadarkan ya. Ket, contohnya kalau saya sembuh dari penyakit saya Nanti saya akan mengerjakan sholat 5 waktu loh Itu saja Tidak dinadarkan saja Sudah wajib nah Itu tidak tidak boleh dinadarkan Yang boleh itu yang sunat Contohnya kalau saya mungkin lulus sekolah Nanti saya akan sodako 100 ribu ke masjid Ini mungkin Itu harus dilaksanakan kalau tidak sampai ke apapun innal wa'd da'nun apa bahwa sesuatu janji adalah hut, hutang dan sampai kapanpun akan ditagih lah ini makanya kalau kita mau nadar, ya yang kita kiranya mampu terus eh, apa juga memungkinkanlah istilahnya jadi sekali lagi kalau masalah nadar itu adalah eh, harus di eh, kita istilah orang Jawa dituhuni ataupun kita laksanakan terus soal ayat 15 itu nanti saja lah masalah itu hmm. <laughs> itu masalah berhubungan dengan uh, apa uh, tentang perdukunan lah istilahnya tentang perdukunan iya iya iya mungkin koinnya mungkin kadang-kadang orang seperti seperti ini nanti agar lebih jelas nanti saya bunyinya seperti apa Terus ininya fungsinya apa nantilah, biar biar jelas. Karena saya saya tidak hafal hmm, terus serangnya. Memang mas saya masih ingat, tapi kalau nanti salah gimana? Hmm. Ya Makanya untuk lebih jelasnya nanti saja lah untuk minggu depan. Hmm, iya. Ya, mungkin yang lain. Oke, okay, uh, yang lain barangkali dari yang hadir oh. ke sini silakan oh, yang ya, ingin kesini. bertanya. Ada? Iya. Masih waktunya berapa ini? Masih lumayan pakaiya, tenang <laughs> saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menindaklanjuti yang tadi Pak Iya ya Yang masalah nadar lah, Semua kita nadar Kita lulus sekolah mau puasa 3 hari Lah ternyata kok tidak lulus Apakah kita harus masih kewajiban untuk membayar nadar itu Pak? Oh iya Itu kan perjanjanya istilahnya Ataupun nadarnya kan ketika lulus sekolah seandainya tidak ya tentunya karena kita tidak lulus ya tidak tidak, tidak punya kewajiban. kewajiban untuk melaksanakan. Itu sih jarang, tapi yang yang yang sering terjadi malah ketika dia lulus malah lup, lupa. Lupa itu yang menjadi permasalahan. Nah, Akan tetapi kalau kebanyakan kalau belum lulus saya yakin orang yang namanya kata-katanya kan ya uh, kalau dalam bahasa Jawanya itu ya kalau bahasa Arabnya sih nanti uh, lebih sulit lah kalau bahasa Jawa saja. Ya Wallah ketika saya apa lulus ujian saya akan puasa tiga hari. Nah ini karena uh, sudah dia uh, mengatakan seperti itu nanti setelah lulus ya punya kewajiban. Ini kan kata-katanya apa? Ketika lul, lulus, ketika tidak ya tidak punya kewajiban. Nah ini uh, itu hanya hanya istilahnya apa ya? Suatu dorongan, suatu dorongan agar kita lebih satu adalah untuk belajar lebih itu dan ketika kita benar-benar sudah lulus kita istilahnya me, me, apa, melakukan sesuatu yang memang ada positifnya kebanyakan kalian untuk sekarang tidak ketika saya lulus wah barang-barang minum-minum barang deh minum, minum ya ini yang enggak enggak jadi dan ketika ada perjanjian seperti itu ada nazar seperti itu kalau memang haram itu ya harus kita langgar malah jadi tidak semua harus kita laksanakan Ya contohnya seperti ini, seandainya saya dulu, saya akan beri minuman satu krat, umpama akan saya bagikan, itu diterjang ataupun kita langgar itu tidak masalah, tidak masalah kita tidak punya dosa, malah kita mempunyai satu e, nilai, dalam arti punya pahala karena apa? dalam e, hadis yang mengatakan bahwa ketika kita meniatkan suatu kebaikan tapi benar-benar, bukan istilahnya niatnya hanya niat. niat yang istilahnya mau dilanggar, contoh saya besok hari Senin mau puasa Senin lah Tapi dalam hatinya memang punya niatan lah Enggak lah yang penting saya punya niat Hanya niat saja Dalam mul, mulut Itu maaf saja Malaikat itu lebih ta, Lebih canggih komputernya Allah daripada komputer kita Ya, <laughs> ah, silakan anda berbuat apa saja Ada dua komputer yang lebih canggih daripada komputer manusia jadi mereka kalau ini dalam hati walaupun melalui mulut mengucapkan besok Senin saya akan puasa sunat, tapi dalam hatinya kok sudah tidak, Ya tidak punya nilai. Akan tetapi kalau benar-benar besok hari Senin saya niat puasa, kok benar-benar ada ngudur, tidak jadi melaksanakan, itu dari niatnya saja sudah mendapatkan uh, Pahala saat satu. satu. Akan tetapi kalau dilaksanakan itu pahalanya lebih banyak. Tapi kalau kita punya niatan jelek, itu kehebatan Allah. Tidak langsung dicatat dicat, kejelekannya. Kalau dilaksanakan dicatat hanya satu kejelek. Selega. Tapi kalau tidak dilaksanakan dia akan mendapatkan pahal. Nah ini. Jadi sekali lagi kita harus punya, punya niatan yang baik. Ketika kita punya kelulusan. Kita punya nadar yang baik. Agar kita berusaha untuk beramal dan beramal. Itu aja Untuk menambah keba kebaikan. Ya, Oke. Okay. Mungkin masih ada lagi? Ada lagi? Silahkan. Uh, itu isu mama sudah lulus ya belum ya. dikerjakan itu nadarnya tetapi sudah meninggal dunia apakah sampai akhirat kita masih dituntut untuk menjang ya ya secara itu itu adalah kesalahan masalahnya apa ketika kita janji makanya yang sebaiknya begitu kita lulus harus segera melaksanakan melaksana. tetapi seandainya belum ada waktu Allah maha tahu hmm. saya yakin karena kita apa kita tidak tahu kapan umur kita, Ket, ya. kita. nah tapi kalau memang dari ahli warisnya tahu ataupun kita punya wasiat kepada ahli waris, maka yang punya kewajiban nanti adalah ahli waris, waris itu. Nah, tapi kalau memang uh, kita tidak ada kesempatan untuk berpesan kepada orang tua, terus kita tidak punya waktu, ya Allah maha tahu. Insya Allah kalau memang ya karena tidak tahu ya, tidak tahu umur kita. Sekarang contohnya kelulusan hari ini, kan otomatis setelah apa ada puasa setengah hari kan otomatis bes eh nanti malamnya kok meninggal ya ya saya yakin itu belum ada istilahnya belum ada hat belum ada uh, karena belum ada kesempatan dari Allah belum ada istilahnya uh, taklif jadi sekali lagi kalau memang sudah ada waktu hanya kita malaslah tetap kita dituntut sampai uh, di akhirat nanti tapi kalau kita punya mungkin punya wasiat ya itu kewajiban orang yang kita wasiati untuk istilahnya membayar uh, fitiah itu ya terima kasih oke ya, ya. Kasih. sudah cukup ya dan saya sekali pakaiin abangnya waktunya oh. hanya <laughs> tinggal beberapa menit saja silakan sebagai penutup kita di ya. kesempatan sore hari ini ya terima kasih jadi untuk sore ani sore sore kali ini kita sudah membahas tentang masalah istiadat dan berbagai untuk pertama adalah kita membahas tentang hmm. mudah dah mubahisa jadi kita harus pandai pandelah mengkaji dalam setiap saya sampaikan agar nanti kita sudah termasuk orang yang mana kita kelompoknya orang mana Agar uh, nanti tidak salah, salah patrap, salah tempat. Uh, sebab kalau kita sudah meny apa meng apa mengkelompokan sesuatu bukan pada tempatnya nanti ya kerusakan yang ada. Terima kasih dan semoga apa yang kita uh, apa istilahnya blast kali ini merupakan amal kebaikan dan tercatat sebagai amal yang mungkin kalau dalam rapot nilainya sepuluh ataupun sembilan dan semoga ini adalah merupakan amal yang selalu dan selalu akan mendapatkan uh, kebaikan, amin, dan semoga di akhirat nanti, semoga sebagai apa istilahnya Uh, apa sebagai catatan ke ke kebaikan kita sehingga nanti kita mudah untuk uh, mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iya demikianlah untuk menutup sore kesempatan sore hari ini di hari yang ke-14 di bulan Mei 2011. Terima kasih atas partisipasi Anda dan insyaallah minggu depan kita berjumpa kembali di waktu dan juga channel yang sama. Akhirnya Faiz yang bertugas mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.